Assalamualaikum, sudah berita malam edisi hari ini Selasa 1 November 2016 dibacakan Ardiansyah. Sebuah truk teronton hantam rumah warga Langsa. Polres Aceh Timur amankan dua truk pengangkut kayu ilegal. Nelayan Langmangat hilang di laut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FN.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 Pederlun sebuah mobil barang jenis Tronton penemuatan yang melaju dari medan tujuan Banda Aceh Selasa pagi menabrak rumah warga, tepatnya di Gampung Bate Putih, Kecamatan Langsa Timur. Kasat lantas Polres Langsa AKP Piva Febriana menyebutkan Tronton BK8549DA itu dikemudikan oleh Sukiman, 41 tahun, warga desa Pulau Pinang Manis 2 Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Diduga saat tiba di Kota Langsa, sopir Tronton dalam kondisi mengantuk. Sehingga tiba di Gampung Bate Putih, kecamatan Langsa Timur, sopir hilang kendali dan keluar dari badan jalan hingga akhirnya menghantam rumah warga. Beruntung saat kejadian rumah sedang tidak berpenghuni. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun akibat musibah tersebut ditaksir kerugian mencapai 50 juta rupiah. Sementara sopir teronton hanya mengalami luka lecet. Teronton tersebut telah ditarik dan diamankan ke Mapolres Langsa. Satuan Reskrim Polres Aceh Timur mengamankan dua unit trekul diesel pengangkut kayu ilegal Senin Dinihari. Kayu yang diangkut diduga hasil penembangan liar di kawasan hutan di Kecamatan Serbaja di Aceh Timur. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP Permohonan Harahap mengatakan kedua trekul diesel bermuatan kayu ini ditahan karena tidak dilengkapi dokumen yang resmi. Truk pertama yang ditahan bernomor polisi BM-9673SF dikemudikan Junaidi 47 tahun dan kerneknya Jainur 50 tahun. Keduanya warga Perlak Barat membawa kayu jenis sembarang keras dan berat sekitar 5 ton. Sementara truk yang kedua BL-8597 dikemudikan Zul Bahri, 41 tahun dan kernetnya Yusri 34 tahun. Keduanya warga Kecamatan Ranto Perlak juga bermuatan kayu sembarang keras sebanyak 5 ton. Saat ini kedua truk dan empat orang tersangka telah diamankan di Mapolres Aceh Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Sudarlun Abdul Mutalib, 33 tahun, layan asal Belangcut, kecamatan Belangmangat, Loksemawe yang hilang beberapa hari lalu pada selasa pagi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan dalam posisi terapung di jarak sekitar 1 mil dari lokasi hilang. Ketua Sar Lok Sumawe M. Idrus, mengatakan pencarian terhadap Abdul Mutalib yang hilang di laut selama tiga hari ini melibatkan Sar Lok Sumawai, Sar Aceh Utara, Basarnas Pos Biren, TNI AL, dan juga nelayan. Pada selasa subuh tadi pencarian kembali dilakukan di radius 1 mil dari lokasi nelayan jatuh. Tiba-tiba awak nelayan yang ikut mencari melihat jenazah korban sudah terapung sehingga segera dilaporkan ke tim Sar. Jenazah selanjutnya dibawa ke tempat pendaratan ikan pusung kecamatan Banda Sakti Luksmawe Kemudian dibawa pulang ke rumah duka di desa Belangcut untuk dikebumikan. Seperti diberitakan sebelumnya, Abdul Mutalib hilang di laut saat menggunakan bot kecil menebar pukat milik bot KM Langkah Baru pada minggu dini hari lalu. Korban jatuh pada jarak sekitar 11 mil dari tepi laut kota Luksmawe. Garlun Polrestabes Medan akan menyiagakan 2.000 aparat untuk mengawal unjuk rasa mengecam Basuki Cahaya Purnama alias Ahok di Medan Jumat nanti terkait penistaan agama. Polisi menghimbau masa untuk tidak terprovokasi pihak tertentu. Kapolrestabes Medan Kombes Mardias K. Dwi Hananto mengatakan 2.000 personil yang disiagakan tidak hanya polisi, melainkan gabungan dari unsur TNI dan Satpol PP. Keterlibatan dua institusi itu sebagai bentuk nyata pemerintah menjaga persatuan masyarakat. Kombes Mardias menjelaskan besarnya jumlah aparat yang dikerahkan bukan untuk mencegah atau membubarkan masa yang akan berorasi, melainkan pengerahan aparat secara maksimal untuk mengawal agar orasi yang disampaikan betul-betul terlaksana. Merujuk aksi Jumat sebelumnya yang berlangsung damai, Mardias pun yakin aksi kali ini juga akan tertib. Ia memuji sikap demonstran yang cukup santun saat menyampaikan orasi. Namun ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam aksi nantinya mewaspadai pergerakan provokator yang ingin menciptakan huru-hara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlon Budi Sembiring bandar narkoba di Deli Tua Medan Sumatera Utara yang sudah lama menjadi target operasi polisi akhirnya ditangkap. Selain menemukan barang bukti narkoba, polisi juga menyita sepucuk pistol FN dari penjahat narkotika ini. Kapolsek Delitua AKP Wira Prayatna mengatakan tersangka ditangkap bersama tiga temannya, Siska, Harry Lukman, dan Billy Vio saat berada di kediamannya di Jalan Besar Namurambe, Medan Cohor. Kuat dugaan keempatnya sedang berpesta narkoba karena dari rumah tersebut ditemukan sejumlah sabu-sabu dan timbangan elektrik. Namun yang mengejutkan aparat justru temuan sepucuk pistol FN berserta dua butir amunisi. Temuan senjata api ini memunculkan dugaan kalau Budi yang awalnya diburu polisi karena terlibat peredaran narkoba antar kampung kini dicurigai bagian dari sindikat internasional. Penangkapan ini sendiri diakui Wira berkat peran serta masyarakat. Wira menegaskan keempat pelaku sudah ditetapkan tersangka dan hingga kini masih terus diperiksa penyidik. Polisi masih terus menelusuri alur distribusi narkoba yang diedarkan para tersangka. Berlun puluhan ekor gajah liar kembali memasuki perkebunan warga di Kampung Setui dan Pulau Baru, Kemukiman Kemala Dalam, Kecamatan Kemala Pidi. Akibatnya belasan hektar lahan kebun rusak di amuk kawanan gajah liar. Camat Kemala Basri SH menyebutkan masyarakat kian resah karena lokasi kebun yang dirusak kawanan gajah dekat dengan pemukiman penduduk. Warga juga mulai takut ke kebun padahal masyarakat menggantungkan pendapatan dari hasil kebun. Menurut Basri, pegunungan kawasan desa Cotstui dan Pulau Baru Kemala Dalam sangat sering didatangi kawanan gajah liar. Bahkan sudah berulang kali gajah liar diusir ke habitatnya namun hewan tersebut tetap kembali ke kebun warga. Camat Kemala menyebutkan pihaknya dan muspika serta dinas perkebunan sudah berupaya mengusir gajah untuk keluar dari perkebunan termasuk dengan cara berjaga malam namun gajah tersebut kerap datang saat malam hari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan PD Syarkawi mengaku amukan gajah liar bukan hanya di Kemala tapi juga di Mila, Gempang, Mane dan Lamlo pihaknya terus melakukan pengusiran gajah liar Darulun puluhan kendaraan roda dua berupa sepeda motor hasil kejahatan dan kriminal lainnya yang selama ini diamankan polisi di Mapolres Gayulues terancam menjadi besi tua karena tidak diambil oleh pemiliknya Sepeda motor ini merupakan barang bukti dari beberapa kasus yang ditangani Polres Gayulues. Puluhan sepeda motor dari berbagai merek dan jenis tersebut diamankan di bagian belakang bangunan Mapolres Gayulues. Bahkan sebagian besar sepeda motor tersebut kondisinya mulai berkarat dan bannya juga kempes. Kapolres Gayulues AKBP Bakti RIN mengatakan ada sekitar 50 an unit sepeda motor dari berbagai jenis dan merek yang diamankan di Mapolres dan terancam menjadi besi tua. Puluhan sepeda motor ini merupakan barang bukti dari hasil kejahatan dan kasus lainnya. Sepeda motor yang diamankan di Mapolres ini terhitung sejak tahun 2015 hingga 2016. Kapolres sudah lama menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk mendatangi Mapolres. Pemiliknya bisa mengambil kendaraan tersebut dengan menunjukkan surat kendaraan yang sah dan tanpa dipungut biaya. Dari Nyisrum Seram Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Selasa 1 November 2016. Berita pagi Serambi BFM hadir kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambfm.com. Follow juga Twitter @serambi_fm. Seram BFM. wassalam.